adalah Al-Munada Munada, definisinya kata beliau di sini adalah Ismun yakti ba'da harfin min hurufin nida. ada itu adalah isim yang dia datang setelah satu huruf dari huruf-huruf nida ya yang dia datang setelah salah satu dari huruf-huruf nida ini namanya munada Yuradu minhu al-iqbal wa tandih Diinginkan dari isim tersebut, minhu itu nanti kembali kepada isim yang terletak setelah ada wa tunida adalah al-iqbal agar isim itu datang hadir ataupun dia datang wa tandih atau fungsi yang kedua isim itu mengambil perhatian dengan apa yang datang setelah ada watun nida? Ya, jadi fungsinya dua. Fungsinya di sini ada dua kata beliau. Bisa jadi yang diinginkan dari isim tersebut agar isim tersebut itu datang. Kalau dipanggil berarti dia harus datang. Atau fungsinya atanbi. Agar isim tersebut mengambil perhatian dengan apa yang terletak setelah dia. Misalkan ada dipesankan, ya Muhammad. Hati-hati bergaul dengan ini ya. Berarti Muhammad ini harus mengambil tanbih dengan kata setelahnya. Kita lihat contoh dulu. Ya tolib al-ilmi isbir wajitahid. Wahai penuntut ilmu. Isbir wajitahid Bersabarlah Dan bersungguh-sungguhlah Isbir wajitahid. Wahai penuntut ilmu. Isbir wajitahid. Bersabarlah engkau. Dan bersungguh-sungguhlah engkau. Di sini adalah tanbih. Peringatan. Agar penuntut ilmu ini mengambil perhatian. Ketika menuntut ilmu. Dia itu harus bersabar. Dan dia itu pun harus bersungguh-sungguh. Ya harfu nida'in Toliba munada Toliba di sini adalah Munadanya Jadi fungsinya nanti ada dua Untuk Isim itu al ikbal, yaitu Dia datang ketika dipanggil Berarti dikatakan ya Muhammad Akbil. Kemarilah berarti fungsinya untuk datang. Atau fungsi yang kedua nanti. At-Tanbi. Agar munada itu mengambil perhatian atau mengambil peringatan dengan apa yang disebutkan kata setelahnya. Seperti di contoh kita ini. Isbir wajidahid Maka munadanya yaitu taliba itu mengambil perhatian ataupun memperhatikan Agar ketika dia menuntut ilmu dia itu harus bersabar Dan dia pun harus bersungguh-sungguh Wahurufunidak Dan huruf-huruf nida Huruf-huruf yang digunakan Untuk memanggil Yang pertama adalah Ya Kemudian alhamzatu hamzah, Kemudian Ay Kemudian haya Kemudian ayah dan Wa Ya seperti cara itu cara mengatakan Wa Ini adalah Huruf-huruf nida yang digunakan untuk memanggil sebuah kata setelahnya. Ini penjelasan beliau bahwasanya huruf nida ada enam yang disebutkan oleh beliau di sini. Kalau di beberapa kitab yang lain disebutkan tujuh. Tambahannya itu nanti, wow. Kemudian ada alif sama seperti yang di buku kita ini. Cuman di atasnya ada tanda bacaan panjang. Ya, seperti yang contoh yang terakhir wa. Cuman di atas alifnya itu ada Tanda bacaan dibaca panjang Kalau ini Wa, kalau dia nanti dibaca Wa gitu. Itu termasuk Ada watun nida Jadi ada tujuh di beberapa kitab yang lain Itu disebutkan Ada tujuh dari amil amil adari Ada watun nida Kemudian kata beliau di sini anwa uhu. Beliau memberikan penjelasan kepada kita di sini tentang jenis-jenisnya. Penggunaannya atau jenis-jenisnya Al-munada khumsatu anwa'in Munada itu ada lima jenis Yang pertama Dia mudafun Syabihun bil mudafi Nakirotun maksudatun Nakirotun gairu maksudatin Kemudian alamun mufradun Jadi ada yang mudaf Kemudian ada yang syabihun bil mudhaf, menyerupai mudhaf, tapi bukan mudhaf. Dan dulu kita waktu belajar Muhtaruf sudah pernah menjelaskan juga apa itu nakir apa, syabihun bil mudhaf. Kemudian nakiru itu maksudah, ada namanya nakiru maksudah. Kemudian nakiru goyiru maksudah. Dan yang kelima adalah alam mufrad. Ya, dia berbentuk alam mufrad. Yang pertama, al munada al mudhaf Munada yang mudhaf. Hualazhi yatimu maknahu biwasitati mudhafin ilaihi ba'dahu. Munada yang mudhaf. Itu adalah munada yang maknanya sempurna dengan perantara ada mudhaf ilaih setelahnya. Jadi makna dia itu sempurna dikarenakan adanya mudhof ilaih setelahnya. Seperti kalau kita baca ya libal ilmi aqbil. Wahai penuntut ilmu, kemarilah. Ya. Wahai penuntut ilmu, kemarilah, datanglah. Nah, di sini adalah munada yang mudhaf al-ilmi sebagai mudhaf ilainya dan dikarenakan keberadaan al-ilmi maka sempurnalah makna thalib ya dikarenakan ada mudhaf ilahi kaidahnya jelas Nakiro dengan ma'rifat maka menjadi sempurnalah makna dari thalib jadi penuntut di situ atau pencari di situ yang diinginkan adalah pencari ilmu atau penuntut ilmu. Ini namanya munada yang mudof. Kemudian yang kedua Itu ada penjelasan ya harfunida'in munada mansubun wala matu al fathatu Dan tanda nasabnya itu nanti dengan dengan fathah nanti akan rincikan tentang masalah i'rabnya Yang kedua al munada asyabihu bil mudhaf dia itu adalah munada yang menyerupai mudhaf. Definisinya kata beliau. Hualazhi yatimmu maknahu biwasitati ma'mulin. Yusbihu al-mudhafa ilayhi. Mislu yafa'ilan as-sharra tawaqqaf. Munada yang syabihun bil mudof. Itu adalah munada yang maknanya sempurna. Biwasi totil makmulin. Dikarenakan dengan menggunakan perantara makmul. Kata yang diamili oleh kata sebelumnya. Sudah pernah anda sebutkan ya. Ada amil, ada makmul, ada amal. Di sini disebutkan oleh beliau adalah makmulnya. Dikarenakan diperantarai dengan makmulnya. Bukan diperantarai dengan mudhaf ilaih. Diperantarai dengan makmul. Artinya kata setelahnya ini teramili dengan kata sebelumnya. Yusbihu al mudhaf ilaihi, Yang mana kata tersebut menyerupai mudhaf ilaih. hanya dinamakan menyerupai mudhof ilaih ya. Kenapa dinamakan menyerupai mudhof ilaih? Karena sama-sama tersusun dari dua kata yang kata tersebut menyempurnakan kata sebelumnya. Makanya dinamakan syabihun bil mudhof, menyerupai mudhof. Dengan perantara makmul. Bukan perantara mudhaf ilai. Artinya menunjukkan. Kata setelahnya itu. Teramili dengan kata sebelumnya. Artinya kata sebelumnya itu beramal. Makanya dia terkena hukum. Menjadi makmul. Amalnya dia ditentukan oleh kata sebelumnya. Ingat kembali masalah amil makmul sama amal. Di sini beliau memberikan bahasa biwasi toti makmulin sempurna maknanya karena ada perantara makmul yang mana makmul tersebut ya menyerupai mudhofilai dikatakan menyerupai mudhaf ilai. Kenapa? Karena kata setelahnya itulah yang menyempurnakan kata sebelum sebelumnya. Cuman bedanya kalau mudhaf ilai setelahnya itu selalu majrur. Kalau sabihun bil mudhaf tidak majrur. Tergantung amilnya nanti. Kalau menuntut sebagai fa'il, sebagai fa'il atau naibul fa'il. Kalau menuntut sebagai maf'ul bi. Maka dia dibaca sebagai maf'ulun bi. Kalau anda buatkan definisi lain ya. Apa definisi lain tentang syabihun bil mudhaf itu. Syabihun bil mudhaf itu adalah setiap kata yang bersambung dengan suatu kata yang lain. Itta bersambung dengan suatu kata yang lain atau sebuah kata yang lain untuk menyempurnakan maknanya. seperti berbentuk fa'il atau berbentuk mafkulun bi atau berbentuk jer dan majrur atau berbentuk Zorof dan mudhaf ilainya Itu namanya nakirah shabihun apa? munada shabihun bil mudhaf Adalah munada yang bersambung dengan sebuah kata yang menyempurnakan makna kata tersebut. Menyempurnakan makna menyempurnakan munadanya itu. Tapi yang dia sambungi ini bisa jadi berbentuk fa'il atau bisa jadi berbentuk mafulun bi atau bisa jadi berbentuk jer dan majrur atau bisa jadi berbentuk zorof. Ditulis contoh fa'ilnya ya kariman khuluquhu. Ya kariman khuluquhu Contoh yang maf'ulun bi ya tali'an jabalan Contoh, Jer dan Majurur. Ya mukiman pakai kof, Ya mukiman fil baiti. Itu contoh, syabihun bil mudhaf, tapi, bersambung dengan, Jer dan Majurur. Contoh, Zorof dan mudhaf ilihnya. Ya jalisan tahtash-syajarati. Ya jalisan tahtash-syajarati. Wahai orang yang duduk di bawah pohon. Kalian perhatikan empat contoh ini ya. Nanti anak kasih ringkasan biar mudah memahami. Tadi kan yang namanya syabihun bil mudhaf kalau di buku kita itu adalah munada yang bersambung yang maknanya sempurna dikarenakan diperantarai adanya makmul. Makmul berarti sebuah kata itu yang, menjam, yang namanya makmul itu terkena amil kata sebelumnya. Jadi kata sebelumnya itu di satu sisi dia munada. Di satu sisi dia beramal, dia menentukan ikrof kata setelahnya, makanya kata setelahnya itu namanya makmul. Nanti harokatnya apa? Itu namanya amal. Kalau dibaca rafa sebagai fa'il, rafa itu domma itu adalah amalnya. Kalau dibaca nasab, fathah, maka fathah itu adalah amalnya. Ya, jadi sempurna maknanya, dikarenakan ada perantara makmul. Yusbihu mudawfun ilai. Yusbihu al-mudhafa ilahi. Yang mana? Makmul tersebut itu menyerupai mudhaf Ya, Makmul tersebut itu menyerupai mudhaf ilahi. Hanya menyerupai. Kalau mudhaf ilahikan. Sebuah kata. Yang dia menyempurnakan kata sebelumnya. Dan iqrob dia itu selalu dalam keadaan majrur. Karena mudhaf ilai itu arakatnya selalu dalam keadaan majrur. Baik menggunakan kasro atau yang lainnya. Kalau ini, dia juga menyempurnakan kata sebelumnya. cuman dia tidak dalam keadaan majrur. Nah, makanya dinamakan syabihun bil mudhaf. Menyerupai mudhaf. Kenapa? Karena munada itu sama-sama butuh kepada kata setelahnya. Untuk menyempurnakan makna pada dirinya. Artinya kalau tidak ada kata setelahnya. Mau dia mudaf. Atau syabihun bil mudaf. Maka makna keduanya itu tidak ada yang sempurna. Seperti kalau di buku kita tadi. Ya tolibal ilmi. Kalau tidak ada al ilmi. Tidak sempurna makna at-talib. Tidak sempurna makna tolibal di sini. Atau contoh di buku kita juga. Ya ilan Kalau kita buang kita hanya mengatakan ya ilan, Wahai orang yang melakukan Terus kita berhenti Tidak ada asyaranya as Tidak sempurna maknanya Orang yang dengar enggak paham Artinya fa'ilan atau to'liba Itu sama-sama membutuhkan kata setelahnya Fungsinya apa? Untuk menyempurnakan makna yang ada pada diri dia Karena mudhaf, munada yang mudhaf butuh kepada mudhaf ilaih. Munada yang syabihun bil mudhaf butuh kepada makmul yang setelahnya. Maka ditamakanlah menyerupai mudhaf. Tapi bukan mudhaf. Kenapa dikatakan menyerupai? Karena sama-sama menyempurnakan makna kata yang sebelum sebelumnya. Tidak ada dia, tidak sempurna makna kata sebelumnya. Nah, kalau yang tidak ada tambahkan adalah setiap kata yang bersambung dengan setiap munada yang bersambung dengan sebuah kata untuk menyempurnakan maknanya baik yang disambung itu nanti berbentuk fa'il atau berbentuk maf'ulbi. atau berbentuk jar dan majrur atau berbentuk zarf kita lihat contohnya tadi ya kariman khuluquhu wahai orang yang memiliki akhlak yang mulia kalau kita hanya mengatakan wahai orang yang memiliki wahai yang memiliki memiliki apa di sini tidak sempurna maknanya khuluquhu akhlak mulia ya wahai orang yang memiliki kemuliaan kemuliaan apanya dalam sisi akhlak akhlaknya kemudian ya taliban jabalan ini maf'ulun wahai orang yang mendaki kalau berhenti di sini pertanyaannya akan muncul apa yang dia daki artinya dia membutuhkan mafulun mafulun bi maka jabalan di situ nanti sebagai maful bi maful bi ini anak kasih ku ringkas ya ini memang si anak ingat ini untuk membedakan setelahnya nanti itu dibaca maful bi atau dibaca fa'il kalau tali jabalan, kalau misalkan kayak gini jelas ini kita sudah pasti baca sebagai maf'ul bih ya, karena adanya alif setelah jabalan itu tanda dia pasti dalam keadaan nasab. Artinya enggak kalian kasih harokat pun kita enggak mungkin ada pilihan untuk membaca jabalun, itu enggak mungkin. Karena kan jabalan setelahnya kan ada alif. Dalam koda bahasa Arab, kalau sebuah kata dikasih alif harokat terakhirnya, maka itu tandanya dia dalam keadaan nasab. Kalau kita pakai alif lam. Ya, Kalau tidak memakai alif lam, kemudian dia memakai alif, itu tandanya dia dalam keadaan nasob. Seperti kitaban, baitan. Kalau kalian tulis, harus ada alifnya itu. Ah, Kalau misalkan dia dibaca jabalan seperti ini, jelas. Ini dibaca nasob sebagai mafulbi. Tapi yang jadi iskal nanti, kalau misalkan sebuah kata itu tidak memakai alif. Seperti di kitab kita. Yafa'ilan asyarroh. Kalau kita buang semua harokatnya di situ tidak kita pasangkan tanda nasobnya, itu ada dua kemungkinan kalau orang tidak tahu koedahnya. Bisa jadi dia baca ya fa ilan sebagai fa'il, atau nanti dia baca nasob sebagai mafulbi. Perhatikan koedah cepatnya. Kalau munadahnya, ini koedah yang pertama ya, Dibentuk dari fi'il yang muta'addi. Maka. Kata setelahnya itu adalah maf'ul bi. Kalau munadanya. Dibentuk dari fi'il yang muta'addi. Maka. Kata setelah munada tersebut. Itu dibaca nasab sebagai. Ma'ulun bi Namun kalau kata yang setelah eh, Namun kalau munadanya Dibentuk dari fi'il lazim Maka kata setelahnya Sebagai fa'il Dan itu jelas mudah untuk diketahui Ya. Kalau Munadaknya dari fi'il muta'addi Setelahnya itu nanti maf'ul bi Kita lihat contoh tadi Ya toli'an jabalan Wahai orang yang mendaki Mendaki Itu memang secara makna dari bahasa kita saja Ada yang dia dah Daki Berarti dia membutuhkan maf'ul bi Berarti tola'a ini adalah Fi'il yang muta'addi. Berarti setelahnya dibaca Nasol. Fa'ilnya sudah terkandung dalam isim fa'il itu. Orang yang mendaki. Kemudian kita lihat lagi contoh yang ada di kitab kita tadi. Ya fa'ilan as-sharroh. Wahai orang yang melakukan. Fa'ala yaf'ulu fa'ilan nanti. Isim fa'ilnya itu adalah fi'il muta'addi fa'ala artinya melakukan kalau, antu, kalau kalian melakukan berarti ada sesuatu yang dilaku, dilakukan berarti fa'ilan ini fi'il muta'addi berarti setelahnya dibaca as-syarroh sebagai maf'ulundi sampai sini dipahami kan kalau memang munadaknya dibentuk dari fi'il yang muta'addi kata yang muta'addi maka Makmul yang setelahnya itu dibaca nasab sebagai mafulun bi. Paham? Bertifa ilan atau tolian di situ sebagai amil isim fa'il beramal menasabkan maful bi setelah setelahnya. Kok yang kedua? Kok cepat saja ini? Biar mudah difahami pembahasan kita. Cara membedakan makmulnya itu maf'ulbi atau fa'il ya kalau sibul jumlah atau zorob itu mudah diketahui karena pasti ada huruf jar setelahnya atau ada zorob setelahnya yang agak sulit nanti ini adalah fa'il atau maf'ulbi kalau dia berbentuk fa'il biasanya bersambung dengan domir tak? Kalau kata setelahnya itu, makmulnya itu dibaca rova sebagai fa'il, itu biasanya dia bersambung dengan domir. Contohnya apa tadi? Ya kariman khulukuhu, adahu domir yang kembali ke karim. Faham? kalau bersambung kalau memang setelahnya fa'il, dia bersambung dengan domir tapi kalau setelahnya adalah ma'fulun maf'ulunbi, tidak ada domir yang kembali ke belakang makanya tadi kalau kalian lihat ya tolian jabalan jabalan, tidak ada domirnya ya fa'ilan asyarro asyarro, tidak ada juga domir domirnya tapi kalau dia Dibaca rofa sebagai fa'il. Biasanya ada domir yang kembali ke munadaknya. Itu dua. Koedah cepat. Untuk memahami. Kapan munadaknya yang syabihun bil mudof dibaca rofa. Kapan dibaca nasab sebagai mafulun B. Dan ingat ya. Syabihun bil mudof setelahnya itu cuma salah satu dari empat ini. Kalau bukan Rafa sebagai fa'il, nasab sebagai mafulbi, atau ada jer dan mazerur, atau ada zorof dan mudof ilainya. Cuma itu. Faham ini. Tidak ada tempat yang lain. Artinya munada ini butuh kepada salah satu dari empat ini. Butuh kepada fa'il, butuh kepada maful, butuh kepada jer mazerur, atau butuh kepada mudof ilain. Eh, zorof dan mudof ilainya. Tidak butuh kepada Inna dan saudara-saudaranya tidak butuh kepada, tidak butuh semua itu, tidak butuh kepada maful mutlak, tidak butuh kepada maful di ajli, tidak butuh kepada maful fihi atau tidak butuh kepada tamyiz, bukan itu. Yang dia butuhkan untuk menjadi sabiun bil mudaf cuma salah satu dari empat ini, ya? Ya fa'ilan asyarrat tawaqquf wahai orang yang melakukan keburukan tawaqquf berhentilah ya berhenti berhentilah kemudian anak, anak siswa waid disini diperhatikan ini masalah munada yang dalam prakteknya nanti bisa mudah diketahui ataupun kalau ketika kita praktek nanti pembahasan seperti ini sering dijumpai Pembahasan yang pertama dicatat, dilihat ya, diperhatikan. Apabila munada berbentuk alam yang mabani, dia alam tapi mabani. Ya, Apabila munada berbentuk alam mabni. Maka cara membacanya tetap dengan harokat mabninya. dia alam tapi alam yang mabni Cara membaca munada ini cara membacanya ya bukan mengi'rabnya ya Cara membacanya tetap dengan harokat mabninya Contohnya Jazakallahu khairan ya sibawaihi Sibawai nama salah satu dari ulama nahwu Jazakallahu khairan, ya sibawaihi. Tapi ingat tadi, anda katakan, Alam, tapi mabni. Sibawaihi, alam, nama orang. Tapi sifatnya mabni, artinya harokatnya tidak akan pernah berubah-ubah. Cara membaca alam seperti ini bagaimana nanti? Tetap dengan harokat mabuninya. Adapun cara mengi'rabnya. Kalau cara mengi'rabnya sekarang ya. Tadi kan cara membacanya. Jazakallahu khairan ya sibawaihi. Tetap dibaca sibawaihi sesuai dengan harokatnya. Kalau harokatnya di kasrah ya dibaca kasrah. Adapun kalau di i'rab nanti bunyinya seperti yang ditulis bahasa Arabnya. Sibawaihi munada mabniun 'ala ad-dammin sibawaihi titik 2 munada mabniun 'ala ad-dammin muqaddarin Mana amin zuhuriha atau mana amin zuhurihi. Si bawah kan dihukumi laki-laki ya. Mana amin zuhurihi. Mencegah dari menampakkannya, menampakannya. Menampakkan harokatnya maksudnya ya. Harokatul bina. Harokatul bina'i al-akhiri. harakatul bina'i al-akhirin fi mahalli nasbin ini kan kalau kita punya alam alam mufrad kan nanti cara membacanya kan mabniun alad dhommi ya seperti muhammadun kalau kemasukan ada wa tun nanti bacanya ya muhammadu paham ya tapi dia alam muqrob bukan alam mabni apa nah, maksudnya? Alam mufrad Muhammadun ataupun yang lainnya. Seperti Fatimatu. Ya Fatimatu. Itu Alam mufrad, Alam Mu'rob ya. Kalau dia Alam terus Mu'rob. Harokatnya bisa berubah-ubah. Cara membacanya nanti. Mabaniun alat. Yang menjadi permasalahannya. Bagaimana kalau Alamnya itu adalah Alam yang Mabani. Bukan Alam yang Mu'rob. Seperti Sibawaihi. Sibawaihi ini adalah alam yang mabini. Cara membacanya nanti munadanya bagaimana? Cara membacanya adalah seperti pada harokat akhirnya. Kalau harokatnya aslinya adalah kasro, ya dibaca kasro. Jangan dibaca yasibawaihu. Jangan gitu. Tapi tetap dibaca yasibawaihi. Jangan dibaca yasibawaihu. Alasannya dia alam. Kalau dia alam Mufrod... kan harus dibaca dhamma, mabniun ala dhommi kan. Permasalahannya ini dia alam mabni. Alam mabni harakatnya enggak bisa berubah tetap dibaca ya sibawaihi. I'rabnya bagaimana? Munada mabniun ala Dommin muqaddarin. Dia adalah munada yang dimabridikan atas dhamma yang muqaddar, dhamma yang ditakdirkan. Mana amin min zuhurihi mencegah dari menampakkan dhamma tersebut. Harokatul bina. Yaitu harokat mabni. Harokat mabninnya kan kasroh. Nah, harokat itulah yang mencegah doma itu harus keluar. Karena doma tidak bisa keluar. Karena ada harokat mabni. Maka domanya ditakdir. Ditakdirkan. Fi mahali nasbin munada. Menduduki kedudukan nasab Sebagai munada. Jadi diingat. Kalau dia adalah alam yang mabni. Mabni. Cara membacanya, penyebutannya tetap mengikuti mabennya dengan apa. Adapun kalau misalkan dia ikrofnya, maka dengan domma mukotdar. Karena kan alam itu termasuk dari apabila alam mufrot, maka dia mabeniun alat dommi. Muhammadun kalau kalian panggil dengan adawatun nida menjadi ya Muhammadu. Tapi itu mudah, Saidun ya Saidu. Ya, itu mudah kalau karena dia adalah alam yang mu'rob. Yang jadi masalah kalau alam mabni, bagaimana i'rabnya? Seperti yang tadi kita sebutkan. Besokin celah kita lanjutkan kembali. Subhanaka Allahumma Rabbana wa alhamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik